Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrahil anbiya wal mursalin Nabi Muhammadin wa ala alihi wasohbihi ajmain amma <tuh> oh, ba. ibu-ibu dan siapa di Masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita pertama-tama mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kenikmatan pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu di masjid ini di dalam rangka melangkitkan pengajian rutin kita di dalam pembahasan kitab Fadhlul Islam keutamaan dan keunggulan agama Islam. Ya, wab Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Langsung saja mari kita lanjutkan pembahasan kita. Qolan Muhalifu rahimahullahu taala berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala parafatinya. Bab majaal annal bid'ata asyad minar Pembahasan yang berkaitan atau menerangkan tentang bahwa dosa bid'ah dosa bid'ah itu asyad lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar. Ya. Jadi pembahasan kita di sini penulis akan menerangkan kepada kita tentang bahaya dosa suatu dosa yang dinamakan dengan dosa bid'ah Jadi di dalam Islam itu Wanton atau ada Suatu perbuatan dosa Yang dinamakan dengan Dosa bid'ah Dan bid'ah itu Bisa Merusak Agama kita ya, Bisa merusak Agama Islam Bisa merusak Pahala dari amalan-amalan yang telah kita kerjakan. <tuh> bid'ah itu artinya apa? Yang pertama yang perlu kita ketahui, ya, bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bid'ah itu artinya, menurut Imam Ash-Shatibi, ya salah satu pengertian bid'ah adalah tariqatun fidhīn suatu amalan atau suatu jalan ajaran di dalam agama muhtaroah yang dibuat-buat tidak ada tuntunannya tidak ada tuntunan dari nabi kita dari rasulullah saw yudohis syariat yang menyaingi syariat mirip dan menyaingi syariat islam yusadu biha dimaksudkan atau diniatkan dengan amalan bid'ah tersebut at-taqarrub ila mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini arti dosa bid'ah. Oke, okay, apa? Bid'ah itu adalah suatu ajaran, suatu amalan di dalam agama yang tidak ada tuntunan, tidak ada petunjuk dari Rasulullah SAW dan para Sahabat, menyayangi amalan ini menyayangi syariat Islam, menyayangi ajaran Islam, dan niat tujuan pelaksanaan amalan ini niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya, contohnya apa? Biar lebih jelas, misalnya ada suatu amalan, ya puasa, puasa pada hari kelahiran, ya misalnya din, apa? puasa hari kelahiran atau hari weton, eh, weton, weton sih bapak, -bapak weton. Misalnya saya lahir hari Minggu. Kliwon, ya. Maka tiang-tiang sepuhrin atau orang-orang ada sebagian orang mengatakan, ya kalau apa kita itu berpuasa setiap hari kelahiran. Jadi pada hari Minggu Kliwon itu puasa. Kalau puasa itu bisa membuat rezeki lancar. Atau bisa membuat hidup bahagia, katanya. Ya, maka puasa pada hari kelahiran ini termasuk amalan bid'ah. Karena apa? Karena yang pertama, ini suatu ajaran. Ya, ajaran yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa Tidak ada dalil dalam Al-Quran, di dalam sunnah puasa hari kelahiran ya tidak ada tuntunan sama sekali kemudian menyaingi syariat menyaingi ya puasa puasa itu seakan-akan ajaran Islam padahal bukan ajaran Islam ya nyai atau mirip dengan syariat Islam niat kenapa puasa niatnya untuk mendekatkan diri pada Allah, mendapatkan pahala, nanti dapat rezeki yang lancar, dapat hidup bahagia, ketenangan. Ya, seperti itu. Ini contoh apa? bid'ah. Ya, amalan-amalan yang bid'ah. Ini penulis mengatakan asyad minal kabair. Amalan bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa besar. Lebih berbahaya bagi orang pelakunya dan juga lebih berbahaya untuk agama Islam merusak agama Islam, ya, lebih merusak daripada dosa besar. Ya, dosa besar itu contohnya pun, oke? Misalnya mabuk-mabukan, berjudi, ya, membunuh, berzina. Ini dosa besar. Orang yang puasa pada hari kelahiran ini lebih berbahaya, lebih berdosa, lebih merusak agama Daripada orang mencuri, daripada orang merampok, daripada orang berjudi ya. Seperti itu yang akan diterangkan oleh penulis kepada kita ya. Kenapa lebih berbahaya bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenapa bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa besar ada beberapa sebab yang nanti akan diterangkan tapi kita sampaikan sebab yang pertama adalah karena orang yang melakukan bid'ah itu merasa dirinya itu benar ya merasa dirinya di atas kebaikan jadi tidak mau bertaubat Tidak mau berubah ya. Berbeda dengan orang yang melakukan dosa Merasa dirinya itu salah Dan ingin berubah Kalau seandainya ada kesempatan ya, Ada orang misalnya berbuat bid'ah Seperti orang apa Tadi rajin puasa hari kelahiran dan yang lain-lain pada waktu dinasehati diingatkan jangan berpuasa, maka dia akan membantah. Kenapa kamu melarang orang puasa? Puasa itu kan baik. Ya, kenapa kamu melarang orang berpuasa? Ya, dia merasa dirinya itu baik. Benar, seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa besar? karena perbuatan bid'ah itu akan diikuti oleh orang banyak ya akan diikuti oleh orang lain ya misalnya tadi ada Simba ngomong pada putunya kepada cucunya Le Poso pada hari kelahiran ya cucunya ikut ya karena merasa itu baik nanti disampaikan kepada teman-temannya dan yang lain-lain ikut banyak yang mengikuti ya berbeda dengan dosa besar kalau dosa besar itu orang tidak mau ikut diajak mencuri tidak mau diajak berjudi tidak mau ya tapi kalau diajak puasa dia mau karena merasa itu suatu amalan kebaikan ya kemudian yang ketiga sebab bid'ah itu lebih berbahaya <tuh> daripada dosa besar karena Orang yang melakukan bid'ah itu akan mematikan sunnah Akan menyebabkan hilangnya dan matinya sunnah Amalan kebaikan yang lain ya, Misalnya contohnya tadi Ada orang berpuasa hari minggu keliwat Karena pas kelahirannya ya, Ini bid'ah Nanti menyebabkan matinya sunnah Ya, misalnya hari Senin, Kemis Hari Senin, Kemis itu ada sunnah Ada sunnahnya, ada tuntunannya untuk berpuasa Tapi ada orang sudah terlanjur Puasa saya kemarin sudah berpuasa hari Minggu Hari Senin saya gak puasa Malah sudah kemarin sudah berpuasa Capek ya, Malah meninggalkan Yang sunnah ditinggalkan Yang tidak ada tuntunannya malah dikerjakan Contoh yang lain misalnya ada orang solawatan setelah adan, ya sering kita mendengar di masjid-masjid setelah adan solawatan. Ya. Solawatan setelah adan ini tidak ada tuntunannya dan menyebabkan mematikan sunnah. Ya. Sunnahnya tuntunannya setelah adan itu nopo no, apa no, no, no, no. setelah adan itu sholat sunnah ya, sholat rawatib. Harus sholat rawatib, berdoa, menunggu komat. Niki sunnah, ada tuntunannya Tetapi kalau ada orang melakukan bid'ah, habis alat sholawatan, nggak akan sholat sunnahnya ditinggalkan, lupa. Nggak akan berdoa kepada Allah, ya, ditinggalkan, menyebabkan apa? Hilangnya sunnah, hilangnya ajaran Islam yang benar, yang lurus malah hilang. Kalau bid'ah itu berkembang. Ya, ini alasan-alasan uh, atau sebab-sebab kenapa bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa besar. Kemudian kita baca penjelasan dari penulis kepada kita, "Liqaudihi Azzawajalla." Ya. Bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa besar. Disebabkan atau dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala ya, Surat An-Nisa ayat keempat puluh delapan Yang artinya Surat An-Nisa ayat keempat puluh delapan Yang artinya Surat An-Nisa ayat keempat Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan Orang yang berbuat syirik Itu tidak Allah ampuni Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan Liman yasha bagi orang-orang yang Allah kehendaki ya. Maksud dari ayat ini apa? Bapak-bapak, ibu-ibu Penulis menjelaskan Bahwa bid'ah Itu bisa Termasuk kesyirikan ya, Jadi Perbuatan bid'ah itu bisa Dikategorikan Perbuatan syirik Karena apa? Kenapa syirik? Syirik itu kan menyekutukan Allah Ya, Menyekutukan Allah Orang yang berbuat bid'ah itu menyekutukan Allah Di dalam membuat syariat Membuat aturan Membuat undang-undang Yang berhak Membuat syariat Ini halal, ini haram Ini wajib, ini sunnah Yang berhak Membuat aturan tersebut Siapa? Bapak-bapak Allah ya Yang berhak menentukan Ini puasa Ramadan itu wajib Puasa Senin-Kemis itu sunnah Siapa yang berhak? Allah ya. Kalau ada orang membuat ajaran Puasa Di Noweton Hari kelahiran itu sunnah ya. Ini baik Ini berarti dia menyaingi Allah Dalam membuat aturan ya. Solawatan setelah adhan Itu ada tuntunannya baik ya. Berarti dia menyaingi Allah Padahal Allah tidak pernah menyatakan, tidak pernah menjelaskan, tidak pernah mengatakan bahwa itu ada tuntunannya Tapi dia berani membuat ini halal, ini haram, ini sunnah ya, Berarti dia berbuat kesyirikan kepada Allah ya Dalam permasalahan membuat syariat Ya maka ya Penulis ingin mengatakan Mit hal ah itu sangat berbahaya Bisa masuk Di dalam dosa Kesyirikan tidak akan Diampuni dosanya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dia mati Meninggal tidak Bertobat kepada Allah Maka nanti pasti disiksa Pada hari kiamat Sedangkan kalau orang-orang Yang melakukan dosa besar Misalnya ada maling mencuri merampok ini Allah ya kalau Allah kehendaki Allah maafkan orang-orang yang merampok mencuri mabuk-mabukan berjudi misalnya meninggal dalam keadaan mabuk meninggal dikeroyok misalnya dalam keadaan dia habis mencuri nanti pada hari kiamat itu tahta Masihah Allah ada kemungkinan untuk memaafkan dosa-dosanya kalau Allah kehendaki kalau Allah memberikan kasih sayang kepada orang tersebut ya maka sedangkan kalau orang yang melakukan bid'ah orang melakukan kesyirikan itu tidak Allah ampuni layyafiru ya Allah sudah menjelaskan kalau kesyirikan itu tidak mungkin diampuni sedangkan dosa-dosa besar selain kesirikan itu masih ada kemungkinan Allah ampun ya, ini dalil yang menunjukkan bahwa pidha ah itu berbahaya lebih berbahaya daripada dosa besar wa kau dihitalah kemudian ayat yang kedua di dalam surat al an'am ayat 144 Allah subhanahu wa taala mengatakan Berfirman Faman adlamu Mimman iftara ala Allahi kadiban Liudhillan nasa biwayri ilmin Ingka artasi pun artinya Faman adlamu Siapakah yang lebih Zolim Yang lebih jahat Daripada orang-orang yang iftara Iftara itu membuat Kedustaan Kepada Allah Ya membuat-buat, iftara itu membuat-buat atas nama Allah kaziban, kedustaan liyudhillannas, untuk menyesatkan manusia yang lain ya, ini ada tuntunannya, ini ada syariatnya ya. padahal di dalam Al-Quran tidak ada di dalam hadis tidak ada tuntunannya ada orang berani mengatakan ini ada tuntunannya, ini ada syariatnya. Berarti dia telah berbohong atas nama Allah. Berani membuat kedustaan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka faman agnabu. Allah mengatakan orang itu sangat dolim, ya, sangat jahat sekali. Karena berani berdusta atas nama Allah. Ya. Kalau kita saja ya sebagai manusia, ya Pak. Ibu-ibu, kalau ada orang berbohong atas nama saya, misalnya ini Ustadz Ali pernah ngomong seperti ini padahal dusta. Saya tidak pernah ngomong. Ya, saya marah karena dia berani berdusta atas nama saya. Ini manusia saja kita marah. Apalagi ada orang yang berani ngomong berdusta atas nama Allah Subhanahu Wataala ini sungguh kurang ajar sekali. Ya, membuat aturan ajaran yang tidak ada syariatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ayat yang ketiga wa kaulihi ya. Disebabkan karena firman Allah Subhanahu wa taala, liyahminu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Ya, agar mereka itu Menangguh, memikul dosa-dosa orang yang mengikutinya memikul dosanya Kamilatan secara sempurna pada hari kiamat wa min auzaril ladzina yudilluna hum bighairi ilmin dan menanggung dosa-dosa orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu alasa ketahuilah sesungguhnya sungguh jelek apa yang mereka kerjakan mereka berbuat kedustaan tadi berbuat dosa tadi Ya ini ayat yang ketiga menjelaskan kepada kita bahwa bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa besar karena biasanya diikuti oleh orang banyak, diikuti oleh manusia yang lain karena dianggap bagus. Contohnya apa, apa ibu-ibu? Contohnya ziarah kubur, oke, banyak ya. Sekarang ziarah kubur ke makam-makam para wali-wali bis-bis. Ya, rombongan seratus orang dua ratus orang dari berbagai tempat ya banyak sekali seperti itu di Bayat di tempat daerah tempat saya di dekat saya seperti itu dan yang lain-lain ya padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan latajalu keberiidan ya Rasulullah mengatakan jangan kalian jadikan kuburanku itu tempat itu tempat itu art artinya apa? Tempat yang dikunjungi. Ya, jangan sampai kuburanku itu dijadikan tempat yang dikunjungi dengan rutin, ya, Rutin misalnya kalau di Bayat tuh tiap Jumat kliwon atau yang lain, bis-bis ya, banyak seperti itu. Ini Rasulullah melarang. Ya, jangan sampai kuburanku dijadikan id. Ya. Maka apa? Kenapa orang-orang tersebut banyak melakukan dosa ini? Ya, karena tadi ya, ada sesuatu yang orang-orang yang me merintahkan kemudian diikuti oleh orang-orang yang lain. Maka seperti itu bid'ah dan itu merasa baik ya. Ziarah kubur kita ziarah ke makam para wali ziarah ke makam orang-orang soleh, dianggap ini baik berpahala, sehingga orang-orang ramai-ramai berbondong-bondong untuk ikuti karena dianggap baik. Padahal tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ya, kemudian wafis sohi dan juga ya, alasan yang lain, penulis mengatakan di dalam hadis yang sohi. Anahu Shallallahu Alaihi Wasallamakolafil kawaris yang menunjukkan bahawa dosa bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa kemaksiatan dosa besar. Ya, Rasulullah pernah bersabda tentang kawaris. Khawarij, khawarij niku, nabo wow, apa? niku kelompok, ya, suatu kelompok tiang Islam yang berbuat bid'ah rajin ibadah ya salatnya rajin, puasanya rajin, membaca Al-Qur'annya rajin. Tetapi apa? Tetapi mereka punya pemikiran, ya, pemikiran yang sesat bid'ah yaitu mengkafirkan. Ya, mengkafirkan orang yang berbuat dosa. Ada kesalahan sedikit dikafirkan. Namanya Khawarij. Ya, Khawarid itu yang membunuh Ali bin Abi Thalib, yang membunuh Utsman bin Affan, yang sahabat Utsman bin Affan sebagai pemimpin ada kesalahan, kemudian dihalalkan darahnya, dianggap kafir dibunuh. Ali bin Abi Thalib juga dibunuh oleh orang-orang Khawarid karena dianggap berbuat dosa besar. Ya. Ini padahal Khawarid itu rajin ibadah. Rasulullah mengatakan Ain nama lagi Ya berkata kepada para sahabat Rasulullah berpesan, wahai para sahabatku, jika kalian bertemu dengan orang-orang kuaris di mana saja, bunuh mereka. Ya, bunuh mereka. Fainnahum karena sungguhnya mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di permukaan bumi. Ya, sejelek-jelek makhluk Allah di permukaan bumi itu orang-orang Khawarij. Hum kilabun nar. Rasulullah mengatakan mereka itu anjing-anjing neraka. Ya. Kenapa? Karena pemikiran bid'ah. Ada pemikiran bid'ah. Dikatakan harus dibunuh, mereka itu anjing-anjing neraka seperti itu. Ya, ini orang Khawarij. Kesalahannya apa? punya pemikiran bid'ah. Tetapi berbeda, ya Rasulullah mengatakan wa fihi annahu Rasulullah mengatakan kepada pemerintah, ya. Rasulullah juga pernah berkata kepada para sahabat, nanti kalian itu akan dipimpin oleh pemerintah-pemerintah, pemimpin-pemimpin pemimpin yang jahat, pemimpin-pemimpin yang korupsi, suka menyengsarakan rakyat. Maka Rasulullah mengatakan nah anfotli umaroil jauh ya jangan tetapi para sahabat mengatakan ya Rasulullah kalau kita ketemu pemerintah yang jahat kita berontak saja kita bunuh mereka saja maka Rasulullah mengatakan lah tidak boleh ya melarang masolu selama mereka masih sholat ya pemerintah yang jahat Suka mencuri, suka korupsi Uangnya rakyat Dilarang dibunuh ya, Oleh Rasulullah, jangan kalian bunuh mereka Selama masih sholat Ini pemerintah itu Dosanya apa? Dosa besar Kalau khawarij ya, Mereka rajin sholat Rajin puasa Tetapi Rasulullah perintahkan bunuh mereka Karena sesungguhnya mereka Adalah sejahat-jahat Sejelek-jelek makhluk di permukaan bumi Kenapa sebabnya dosanya apa Dosanya ini bid'ah Ya, Maka ini Sebagai penjelasan yang sangat jelas Bahwa Dosa bid'ah Itu lebih berbahaya Dan lebih merusak Agama Islam Daripada dosa Dosa besar Kemudian yang selanjutnya wa anjarir jarir ibni abdillah radhiyallahu taala ya diriwayatkan dari jarir bin abdillah semoga Allah meridainya anna rajulan tasaddaqo sesungguhnya ada seseorang yang bersedekah thumma tataba'an nas kemudian manusia mengikuti ya, ada seorang sahabat bersedekah kemudian sahabat yang lain ikut bersedekah. Faqala Rasulullah sallallahu maka Rasulullah sallallahu mengatakan, "Man sanna fil Islam hasanah falahu ajruha." Barang siapa yang membuat contoh, membuat suri teladan di dalam Islam suatu amalan yang baik, falahu ajruha maka dia mendapatkan pahalanya wa ajuruman amilabihha dan pahala orang-orang yang mengikutinya mimba adhi setelahnya min goiri an yang tanpa mengurangi min ujurihim dari pahalanya shayu sedikit pun tidak mengurang ya kita bersedekah kemudian diikuti oleh orang-orang yang lain maka orang yang memberikan contoh pertama ini mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya karena mengajak kebaikan, memberikan contoh kebaikan. Wa man islamis sunnatan sayyi'atan dan sebaliknya. Barang siapa yang memberikan contoh di dalam Islam suatu perbuatan contoh yang jelek. Ya, perbuatan jelek diikuti oleh orang lain. Karena alehi wizrullah maka dia mendapatkan dosanya sendiri. Wa wizruman amilabihha dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Min goirian yang kusoh min auzarihim sayyum tanpa mengurangi dosa orang lain tersebut. Ya ini juga tadi bapa-bapa ibu-ibu kenapa dosa bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa besar? Karena bid'ah itu mirip dengan syariat, ya, mirip menyai syariat, dan biasanya dianggap baik sehingga diikuti oleh orang-orang, ya seperti itu. Ini sangat berbahaya karena pak dianggap baik dan sehingga diikuti oleh orang-orang lain, sehingga kalau ada orang mengikutinya berarti dia menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya tersebut ya yang mengajarkan tadi. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Dan juga sama hadis yang selanjutnya. Naam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita untuk menjauhi dosa bid'ah. Ya, ini kesimpulan dari kajian kita Bapak-bapak Ibu-ibu tentang e, dosa bid'ah dan kaitannya dengan syariat Islam bahwa agama Islam kita yang unggul, yang mulia ini harus kita jaga dan salah satu yang merusak yang bisa menghancurkan atau merusak kebaikan dan keunggulan agama Islam kita yang sudah kita peluk Sudah kita amalkan Adalah suatu dosa yang dinamakan Dosa bid'ah Dan bid'ah tadi adalah artinya Suatu jalan dalam agama Yang tidak ada tuntunannya Menyaingi syariat Tujuannya Untuk mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya ini harus kita jauhi Harus kita hindari Agar Islam Kita tetap Unggul. Islam kita tetap Baik tidak terkurangi Pahalanya dan tidak rusak Ya ini kesimpulan Dari apa yang Disampaikan oleh penulis kepada kita Ya sebelum kita Akhiri bapak-bapak ibu-ibu dan Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala silahkan Mungkin ada pertanyaan Atau yang kurang jelas silahkan disampaikan <tuh> Silahkan kalau Ada pertanyaan Bagaimana kalau ada orang Jai yang mengatakan bahwa Bid'ah itu ada yang Bid'ah hasanah Bid'ah ya. hasanah Ada yang mengatakan Bid'ah hasanah Bahwa Bid'ah itu ada macam-macam Ada Bid'ah dolalah, Bid'ah yang sesat, Ada Bid'ah yang hasanah, Bid'ah yang baik Seperti itu bagaimana? Maka jawabannya Kita harus mengikuti dalil ya. Kita sebagai umat Islam Yang kita ikuti adalah dalil Al-Quran dan Sunnah Dalil Ya Dan dalil yang kita baca Kita dengar dari Rasulullah SAW Beliau mengatakan Kullu bid'atin dolar Kullu seluruh bid'a itu sesat Ya, ini siapa Rasulullah, Salamullah, Alaiwasallah. Beliau mengatakan seluruh bid'ah itu sesat. Wakulutola Latin finna dan seluruh kesesatan itu tempatnya di neraka. Ya, seperti itu. Maka itu yang kita ikuti dan itu yang kita pegang bahawa tidak ada bid'ah yang baik. Ya, tidak ada bid'ah yang baik. Karena apa? karena Islam itu telah sempurna. Ya, Rasulullah atau Allah telah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya, pada waktu haji wada Rasulullah di Padang Arafah Allah menurunkan ayat surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Islam telah sempurna. Sempurna niku artosipun apa? sempurna itu ya sudah apa sudah tidak perlu ditambah. Ya, sudah sempurna, sudah pol. Ya, jadi kalau ditambah itu malah salah. Dikurangi juga tidak boleh, sudah sempurna. Sehingga bid'ah itu menambah-nambah, ya. Misalnya puasa pada hari kelahiran. Ini tidak ada contohnya, walaupun baik, ya. Puasa itu kan baik. Ya ini termasuk sesat karena menambah ajaran Islam dalam hadis, dalam Al-Quran tidak ada namanya puasa hari kelahiran adanya ya puasa Senin Kemis atau puasa Dawud atau puasa Syawal atau puasa Muharram ada ya tapi kalau puasa hari kelahiran tidak ada <tuh> berarti ini menambah kalau menambah itu berarti sesat dan menyatakan kalau agama Islam itu kurang Ya, agama Islam itu berarti kurang, sehingga perlu ditambah dan itu tidak benar. Ya, seperti itu ya. Jadi yang menjadi pedoman kita adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap bid'ah itu sesat. Kalau seandainya ada dai atau ada misalnya ucapan ulama yang mengatakan bid'ah itu ada yang baik, itu maksudnya adalah bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara syariat. Ya, bukan secara syariat, tapi secara bahasa saja. Ya maksudnya bukan di dalam agama atau bid'ah di dalam permasalahan dunia, ya bid'ah dalam urusan dunia. Misalnya apa? Listrik, mikrofon seperti ini bid'ah. Bid'ahnya zaman Rasulullah tidak ada, sekarang ada. Ini bagus, tapi ini urusan dunia, ya urusan urusan dunia. Ada mikrofon, ada listrik, ada lampu, ya ada HP merekam, taklim direkam. Ini bid'ah hasanah. Tapi dalam urusan-urusan dunia. Sedangkan bid'ah yang sesat itu urusan-urusan agama. Dalam perkara ibadah, agama ya. itu tidak ada bid'ah yang baik. Semuanya sesat. Ya seperti itu Pak ya. InsyaAllah. Wa'allahu ta'ala alam ya. Ada yang lain mau apa? Bagi... Kedengarannya sih jangan lupit asalnya Umar itu menyatukan berlatar belakang dan macam-macam tu al dahnya disatukan itu terus Umar mengizinkan. Tapi biasanya hanya itu, selain itu tidak ada. Iya. Umar pernah mengatakan bahwa sholat tarawih pada bulan ramadan itu bid'ah bid'ah yang baik ya maka benar yang dikatakan Umar itu bahwa sholat tarawih dengan berjamaah itu baik ya tapi e, dikatakan bid'ah yang dimaksud bid'ah Umar di sini adalah bid'ah secara bahasa Pak, ya bukan secara syariat karena apa karena sholat tarawih secara berjamaah itu pernah ada contoh, ada tuntunannya Jadi Rasulullah SAW Jadi bukan bid'ah yang sesat Bukan termasuk bid'ah yang dilarang Karena ada tuntunannya Ya, Pada suatu hari pernah Rasulullah pada bulan Ramadan Solat di masjid Kemudian sahabat melihat Ikut di belakangnya jamaah Hari pertama Hari kedua seperti itu Rasulullah datang ke masjid lagi Solat malam, para sahabat ikut Semakin banyak pada hari ketiga juga seperti itu berjamaah semakin banyak. Ini pada suatu hari pada bulan Ramadhan. Kemudian hari yang keempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tidak datang lagi ke masjid, tapi sholat malam sholat malam di rumah pada bulan Ramadhan. Kemudian para sahabat datang menemui Rasulullah pada pagi harinya, ya Rasulullah kenapa tidak sholat malam lagi? Maka Rasulullah mengatakan, aku khawatir kalau seandainya solat malam lagi di masjid nanti Allah mewajibkan solat malam bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Aku khawatir, ya solat jamaah seperti khawatir kalau Allah wajibkan memberatkan umatku sehingga aku solat di rumah saja. Ya, kemudian setelah itu apa? Tidak pernah Dikerjakan sholat berjamaah Ya para sahabat ya sholat sendirian Sendirian di rumah-rumah Seperti itu sholat tarawih Pada zaman Abu Bakar juga seperti itu Ya kemudian pada zaman Umar ya Abu Bakar masih sibuk Banyak perang-perang ya Kemudian pada zaman Umar, Umar berinisiatif Punya ide Punya pikiran Kalau sholat tarawih itu Kita kumpulkan lagi ya Maka Umar memerintahkan sahabat Ubay, ya Ubay bin Kaab dan satunya lagi siapa ada dua orang sahabat untuk menjadi imam di masjid Nabawi, ya menjadi imam sholat malam, sholat taraweh pada bulan Ramadan kemudian para sahabat eh, jadi makmum berjamaah, yang awalnya apa sendiri-sendiri di masjid dikumpulkan dalam satu jamak ah. kemudian Umar melihat nikmat tilbi bid'ah ya nikab sebaik-baik bid'ah itu adalah ini ya, sebaik-baik bid'ah adalah Salat taraweh secara berjamaah ya, ini maksudnya apa maksudnya bid'ah e, secara bahasa artinya zaman dulu pernah ada contohnya pernah ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetapi beliau tinggalkan karena ada sebab khawatir diwajibkan. Tetapi setelah Rasulullah meninggal, ya Umar menghidupkan lagi karena e, tidak mungkin syariat itu berubah. Ya. Kalau sholat taraweh itu ya sunnah, tidak mungkin e, wajib karena wahyu telah terputus. Ya maka Umar berkata seperti itu, maksudnya adalah bukan. Bid'ah secara e, Ibadah, karena Sholat Tarawah itu ada tuntunannya Secara berjamaah, pada zaman Rasulullah dilakukan selama 3 hari Beliau sholat berjamaah Ya, seperti itu Pak ya. Terima kasih atas apa, apa Tadi informasinya, masukannya Seperti, ya benar Perkataan Umar Tetapi, tadi bahwa Sholat Tarawah berjamaah itu Ada tuntunannya, dari Rasulullah Pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW Sedangkan bid'ah yang terlarang Adalah bid'ah yang tidak ada contohnya Tuntunannya sama sekali Dari Rasulullah SAW Ya insyaAllah Sampai di sini kita akhiri Kajian kita semoga bermanfaat Dan mohon maaf kalau ada Kekurangan dan kesalahannya Subhanakumullah Asyadu Allah ilaha ila anta Astaghfirullah wa tu boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh a